Spesial untuk yang lagi galau-galau Kita jalan-jalan ke Tanah Tunggu Sel The Crazy Zorifayo Pasco Audeu Terima kasih Apu atin riko Koyo ketutup mandu Seng koyo biasain dong ng ati janjine dong ati sumpae oporiko wis Bara jobbar, så i Paseng dari Banyuwangi ya.